Pak Willy, silahkan Pak. Selamat siang ya.、Uh, kalau menurut saya sih mendingan bikin satu peraturan yang benar-benar harus dijalankan. Kalau memang ketahuan terima sokok itu, ya itu、uh, kena hukuman berat lah, seberat-beratnya. Karena kalau saya sebagai pengusaha, jujur aja saya nggak akan lapor ya. s o m e t i memang s e m kita udah ngerti kondisi dirinya somehow tuh mesti nyogok gitu loh, biar cepat. Dan kadang-kadang kita memang juga urgent. Dan banyak peraturan yang sebenarnya, nggak usah ini lah, nggak usah PhD atau master apa, kita rakyat jelata aja tau kok, bikin peraturannya itu abu-abu, di abu-abu banget, nggak ada yang h i t a m nggak ada yang putih. Nah, itu sebenarnya itu mesti diperbaiki, jangan, jangan main begini. Saya kira kalau saya sebagai pengusaha, terutama saya juga keturunan yang nggak mau repot, bukan kita mendukung pemerasan. Tapi memang begini, u d a h hidupnya begini, maka bikin peraturan. kita sama-sama k o m i t kita jalankan hukum ditegakkan, nah itu kita berani deh kalau gitu, m a kasih selanjutnya Pak Andi, s i l a k a n Pak selamat siang Pak kalau saya jadi pengusaha saya, j a h mikir u 0 kali, saya dianggap lapor、ya. kenapa? karena d i i n d o n e s i a beda nih Pak hilang k a m b i n g kita lapor malah bisa hilang kebok y a d a h apalagi untuk instasi-instasi tentu malah maaf ya, bisa n instasi ke polisian gitu ya kita lapor, malah kita bisa jadi t e r d a k w a itu waduh, disini kan gak ada perlindungannya, perlindungan hukumnya gak ada yang lapor, harusnya lapor itu harus dilindungin itu contohnya sudah banyak lah itu contohnya m a n t a n kabar iskrim itu coba lihat a d a itu malah sekarang jadi p e c a k i t a n itu kasusnya masih belum baris-baris justru dari dia itu t u h kebongkar kasus-rasus besar itu ya、ta? malah yang gak kebongkar itu yang makan-makan dia t y a tenang-tenang aja kalau saya sih masih benih, jika kalau m o h o n m a a f ya kalau kita di beli nih ya kita ikutin arus a j a lah, istilahnya ikutin t a y t i lah. Kalau ke kiri kita ke kiri, ke kanan kita ke kanan ya situ s i a n a Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Andi. Selanjutnya Pak Dibio. Selamat, selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Kita kami Pak ya. Mestinya anggota KPK itu yang mengawasi orang-orang yang nakal-nakal itu d i c a p o t langsung, bukan kita melapor. Kalau kita melaporkan seperti anak kecil malahan, aduh celaka ini. Kalau bisa. malahan justru mereka itu diopsit langsung dan para pengusaha itu dilindungi jadi jangan malah dibalikin sepertinya supaya d i p i n g p o n g gitu loh terima kasih selamat siang Ibu Rizdia silahkan komentar ya, Anda ya.、E, percuma ya pakainya lapor gak bisa juga sekarang kalau misalnya sudah diperas gitu pasti kan belum ada bukti dia baru m e r e s belum kita transfer atau apa, -apa. gak ada buktinya gak bisa dibekuk gitu loh ya nanti malah izinnya kita n gak g keluar atau apa, itu kan pejabat disini seperti itu, nanti malah kita diperos dikecam atau gimana, pokoknya itu susah deh kalau di Indonesia ya, terima kasih, selamat siang Pak Leo s i l a k a n Pak Atomak,、uh, menurut saya kita perlulah ya, jenderal-jenderal、uh, jenderal-jenderal itu seperti Pak Susnodo a j i Pak Susnodo a j i itu jenderal yang bagus, terima kasih ya, terima kasih Pak Leo selamat m e n i k f a d i l Man, ya, Pak. Uh, saya kira mungkin takut bu, Kalau lapor-lapor begitu Soalnya yang sudah-sudah Kayak kejadian Bapak Susno Itu aja, aja sampai begitu Apalagi kita cuma sebagai pengusaha biasa Sa Saya m a h pendapat saya Begitu aja、hmm. Oke、okay, terima kasih Pak Dede Silahkan Saya berdua dengan Bapak sebelumnya Bapak Susno aja yang berpangkat diantara aja d i g i t u i n Apalagi kita orang yang orang biasa, Pak Bisa di printer-printer kali, Pak Terima kasih, Pak Oke、okay. Pak Gilbert, gimana pendapatnya, Pak? i Ya, jaminannya berupa apa itu i Ya, k a n whistleblower itu di Indonesia tidak pernah ada yang dilindungi b e n a r b a r k a t a k e n a k o t a yang tadi Pasus Nodwaji dengan Pakat Komisaris j e n d e r a l Polisi Karena Sebagai whistleblower apa Dia dilindungi, kan tidak dilindungi Dengan alasan dia sendiri sebagai tersangka アサヒレカヤササマ n d グンビディのニシア、ダデンブラン、イコンズハサヤンサプスプロテン。ウバンハト u ラビスレブプロテン、ダデンブランナープロカペカ。マカケパブディヤモロザヤカペカ、モモティカンスキル、ヤカスカスパティ、アパスワップドバインニシア、ギドロヤスキラダゴトン、サンベサラン、ヤンサピノヤンスキラディアリカンユー。 Jadi gimana p u n a n g g a p n y a p e s e r a KPK? Jadi selama KPK belum jendiri, bisa membuka kasus yang besar, bisa melindungi p e l a p o r p e n g a s a p a s t i tidak berani untuk membuka. Terima kasih. s a i n Pak Mustafa? Ya, selamat siang, Bu. Silahkan, Pak. Waduh, Presiden Indonesia aja namanya SBY nggak berani, Bu. Apalagi kita, Bu, rakyat kecil, Bu. Oh,、apa? Itu aja, m a s i h Bu. Oke.、Okay. Selamat malam, Pak Hari. Selamat malam Mbak s i l a k a n ke mentoknya Pak Ari Saya rasa pengusaha tidak akan berani b a k a l a u p u n、mm -hmm. mereka akan melaporkan Impasnya nanti pasti untuk usaha mereka、mm -hmm. Contohnya kebetulan ada tetangga Dia lagi mau bangun rumah、mm -hmm. Itu izinnya itu sudah hampir satu tahun untuk IMD Dia sudah mengeluarkan uang jutaan rupiah Kebetulan anaknya luas、mm. Sampai sekarang izinnya belum keluar Dia pusing, dan laporkan saja Pak ke KPK,、uh -huh. wah Pak Hari, itu malah saya jadi nanti digenjat, serba salah Pak.、Uh -huh. Jadi yang penting KPK-nya, kalau memang ada pengusaha melapor, dia harus melindungi pengusaha, bukti ada laporannya, jadi pengusaha, pengusaha saja tidak digenjat.、Uh -huh. Itu, Mbak, saran saya. Baik. Pak Hari, terima kasih banyak atas komentarnya. Dan saya beralih ke Pak Leo. Selamat malam. Selamat malam, Bu Kiki. Silakan, Pak Leo. Iya.、E, Indonesia memerlukan pasus nojo-aji, pasus nojo-aji yang lebih banyak. Supaya Indonesia bisa lebih bersih dan lebih maju. Terima kasih. Selamat malam, Pak Amin. Selamat malam. Silakan, Bapak. Pengusaha itu k e j e n t i t pasti nggak berani lapor, Bu. Karena kanan itu buaya kiri cinta Jadi sedua-duanya lagi nunggu daging ini Susah Baik Terima kasih banyak Pak Amin Saya beralih ke Pak Ferry Selamat malam Selamat malam s i l a ma. k a n Pak Ferry Iya saya pikir sih Agak sulit juga so, Memang jadi w i s t p e b l o w t r ya Karena bisa jadi Nanti pengusaha akan d i p e r s u l i t yang pertama Terus kemudian Yang kedua adalah Uh, buktinya n gak g ada gitu KPK nanti cari buktinya juga Percuma dan saran saya sih Kalau bisa dibuat standar aja Misalnya ada yang korupsi Sebesar segini hukumannya satu tahun Sampai yang hukuman mati juga oke、okay, gitu Terima kasih